Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kita panjatkan kepada Allah di tengah kesibukan kerja kita, kita berhenti sejenak untuk mencoba melakukan introspeksi, melakukan perenungan, melakukan penghentian agar supaya terjadi refresh, terjadi penyegaran ulang. Yang diperlukan bagi jiwa kita Karena sebuah spiritualitas Sebuah ruhani di dalam diri seseorang Itu mengalami kusam Mengalami masa lusuh Mengalami proses pendakilan Kegiatan berhenti sejenak Dalam pelaksanaan ketangkan kepada Allah dalam bentuk sholat jihur seperti ini mampu memberikan suplai energi jiwa bagi kita energi yang tidak bisa disuplai hanya kecuali dari ketatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala Allah Subhanahu Wa Taala memberikan karunia hidayah besar bagi kita semua yakni agama sehingga menjadikan diri kita mampu melakukan renewable Diperbaharui kembali semangat jiwa kita Berkaitan dengan hal itu Makna kehadiran kita di dalam ketangatan kepada Allah Tidak berbeda dengan kehadiran dan ketangatan kita Kepada prosedur kerja yang kita telah pelajari Subhanallah Islam sudah kita jalankan Maknanya, nilainya dalam kehidupan kerja keseharian kita setiap kita mentaati prosedur yang telah ditetapkan untuk mencapai suatu keberhasilan besar karena kehadiran manusia di muka bumi adalah seperti kehadiran Bapak-bapak semua di perusahaan ini yakni untuk melaksanakan amanah amanat kehidupan seorang ayah yang memiliki sebuah keluarga anak dan istri memanentikan di pundak kita satu amanah yakni menjalankan kehidupan supaya berjalan terus-menerus. Hakikat kehidupan kita di muka bumi tidak beda dengan seperti itu. Kalau Bapak-bapak istirahat sejenak untuk melaksanakan salat, maka kehadiran dunia itu adalah sebuah persinggahan sejenak untuk kemudian kita masuk kepada alam etap berikut Episode berikut dari kehidupan dunia kita Yakni alam akhirat Bapak-bapak yang berbahagia Salah satu yang ditekankan oleh Islam dalam kerja adalah bahwa Bekerja adalah cermin dari keimanan Bekerja adalah cermin dari sebuah penghayatan terhadap prinsip-prinsip ilahi Karenanya Keimanan Doa Cita-cita yang sering kita lantunkan dalam doa Sehari-hari itu merupakan Visi dan itu harus diwujudkan Dalam ikhtiar Dalam upaya Dalam maksimalisasi Dalam optimalisasi Sehingga kerja Menjadikan sebuah Ibadah kepada Allah Sama seperti ketika kita sholat Menghentikan seluruh kegiatan untuk kembali kepada Allah Adalah sebuah ketaatan Karena itu bekerja adalah ibadah Ketaatan kepada Allah dalam bentuk salat adalah ibadah Menjalankan ibadah saul Dalam rangka juga ketaatan kepada Allah Karenanya tidak ada sesuatu yang bertentangan Antara kerja, antara ibadah dan ibadah saul khusus berkaitan dengan ibadah saum, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan perumpamaan melalui lisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kulu amalibni adam labu bahwa seluruh aktivitas anak adam itu untuk dirinya, jadi bapak bekerja bukan untuk orang lain tapi untuk diri bapak, untuk istri, untuk anak-anak. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, ilah saumah kecuali saum. Innahu li sesungguhnya saum itu kata Allah untukku wa ana ajrihi dan akulah yang akan memberikan ganjaran. Bagaimana tidak? Allah Subhanahu wa taala menjelaskan hal ini ketika Bapak sekarang pulang dari kerja masih dalam suasana bersaum. Masuk ke rumah, menemukan segelas air di kulkas yang dingin di tengah situasi panas. Yang mampu memaksa dirinya kita bercucuran di rumah tidak ada siapapun yang melihat kita istri anak tidak melihat mungkinkah kita rido mengambil air itu kemudian meminumnya saya pikir hati yang jernih akal yang cerdas tidak akan rido kenapa karena Allah subhanahu wa taala menyebutkan seperti tadi bahwa sholat itu adalah untukku. Mengapa Allah sebutkan demikian? Karena saum adalah ibadah satu-satunya yang tidak bisa dilihat. Tahukah Bapak bahwa saya saum atau tidak saum? Itu tidak ada orang yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala dan dirinya. Karenanya Bapak-bapak, sesungguhnya saum ini adalah sebuah training, sebuah pelatihan, sebuah simulasi tentang berbagai peristiwa yang akan kita alami di yaumil akhirat kelak. Rasulullah pernah menyebutkan ini, wahai sahabat, kenanglah oleh kalian rasa lapar dan dahaga yang sekarang kalian rasakan. Di tengah terik matahari, barangkali para sahabat Nabi dulu suasananya panas seperti di sana tak barangkali. Makanya Rasulullah mengatakan, "Kenanglah oleh kalian lapar dan dahaga yang kalian rasakan sebuah peristiwa panas, lapar dan dahaga di padang masy'ar." Sebuah simulasi Dan ini Allah jalankan selama satu bulan Dari dua belas bulan yang ada Subhanallah Allah, Tuhan kita Tuhan semesta alam ini Rupanya seorang murabi Seorang rob, seorang pengatur Seorang penata, seorang pengelola Maaf, satu zat pengelola Satu zat pengatur Satu zat penata Karenanya Diwariskan, dibusakakan alam semesta ini kepada kita Dan Allah sudah sebutkan bahwa kita semua adalah halifatullah fil-an ad. Bapak-bapak, durasi saya hanya sedikit Ya, karenanya mohon diingatkan apabila sudah sampai kepada durasinya habis Salah satu energi bagi kerja kita adalah motivasi Penyampaian ceramah siraman rohani sejenis ini pun Jatuh ke hati-hati orang yang bersih Jatuh ke pemikiran orang yang terbuka Itu akan menjadi sebuah kebutuhan rutin Seperti masuknya nutrisi buat fisik kita Bisa dihentikan? Tidak Seperti suplai oksigen buat diri kita Bisa dihentikan? Tidak Sesungguhnya motivasional ceramah agama siraman rohani, itu juga tidak bisa dihentikan, karenanya Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan satu standar operasional prosedur bagi seorang muslim bernama salat lima waktu subhanallah coba, pernahkah kita menganggap bahwa seluruh tata aturan syariat islam itu adalah standar operasional prosedur yang juga pernah kita rasakan di, di tempat kita bekerja Apabila cara kita memandang ajaran Islam seperti ini Maka kita akan menemukan output yang sama Keberhasilan Di antara keberhasilan dari kerja Di antaranya adalah Perubahan diri dan masa depan Kemudian Kita mendapatkan bahagia Fisik bahagia batin itu salah satu yang menyebarkan betapa di daerah kita ini banyak sekali latar belakang suku, budaya, dan asal daerah. Rupanya salah satu yang mengikat mereka satu tujuan yang sama, yaitu ingin meraih buah dari kerja. Yaitu kebahagiaan batin, kesejahteraan materi, kesehatan dan keselamatan, dan tentu saja satu lagi yang tidak boleh dilupakan, surga Yes meraka no ini harus kita pasang sebagai satu target kerja kita jangan sampai jauh-jauh kita datang dari tempat mana berada ke sini kita mendapatkan kebahagiaan batin kita mendapatkan kesejahteraan materi kita mendapatkan kesehatan proses kehidupan yang lancar namun subhanallah disayangkan begitu masuk ke alam berikutnya Allah memberikan kepada kita tempat yang buruk namun bila. Hal ini tercermin dari prosedur-prosedur yang wajib ditaati. Kenapa? Karena bila tidak ditaati, target zero accident bisa tidak tercapai. Saya belajar dari pengalaman sedikit. Saya tanya, "Kenapa mobil-mobil di sini harus pakai bendera?" Rupanya mobil ini memberi isyarat bagi mobil-mobil yang besar agar dia tidak melindas kita. Apabila standar prosedur ini tidak ditepati Saya mendengar ada peristiwa-peristiwa yang mengerikan terjadi Selain itu Zero defect juga bisa dihindari Zero complaint juga bisa dihindari Hasil meningkat Biaya operasional rendah terkendali Kemudian keuntungan perusahaan meningkat Subhanallah Ketakatan membuahkan Output yang besar. Ketika kita taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang memusakakan bumi dan seluruh isinya termasuk batu barat kepada kita sebagai Khalifatullah fil ar, untuk kemudian tugasnya adalah imaratul ardi mengelola bumi, memanage sedemikian rupa. Tentu Khalifatullah tidak boleh dilupakan. Masa buminya diperhatikan, komoditinya diusahakan, sedangkan sumber daya manusia sebagai Khalifatullahnya diabaikan. Karenanya Allah Subhanahu wa taala memberikan amanah tidak kepada manajemen perusahaan, tapi Allah langsung turunkan melalui ajaran Islam bernama syariat Islam. Barang siapa yang mentaati fa'ama amman ata wa taqa wa sadaqa bil musna membenarkan hal itu, fasanyasiru bil yusr, maka Allah akan mudahkan rangkaian hidupnya di seluruh sesi. Sesi alam dunia sudah kita dan sedang kita jalani Berikutnya sesi alam kubur Akan menjadikan kita bahagia Kemudian sesi alam berikutnya Akan menyebabkan kita bermuara Di satu tempat pensiun Terakhir dan abadi Yang bernama surga Insya Allah Mudah-mudahan kerja kita Menjadikan motivasi internal Motivasi eksternal Semuanya diarahkan untuk Meluruskan nilai dan makna kerja Bagi kehidupan kita di bulan Ramadhan Bapak-bapak, mudah-mudahan singkat ini menjadikan energi jiwa bagi kita Energi spiritual bagi kita untuk dipakai sepekan, dua pekan, sebulan, dua bulan ke depan Mudah-mudahan Allah memberkahi bapak-bapak ibu, bapak-bapak semua di tempat kerja kita Dan menjadikan kita semua sebagai ahli surga Amin Atau kalih ada segerulah liwanabung bila kita pikirkan kita ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam